Orang yang membayar zakat kok ternyata dia sekaligus menjadi penerima Terus dia menerima Di antara zakat yang dia terima itu kok ada campuran Ternyata itu beras yang pernah dia bayarkan kemarin Ini kan zakatnya tidak sah Maka kita katakan secara singkat tadi alamat rw Ini untuk selain administrasi juga ada hubungan dengan TG Sebagaimana nanti kita jelaskan pada lampiran. Nagarhapi no, setiap-tiap iki juga rantek-rantek piye bayar zakat iki beras beras jatah. Besake nawane awake putune awake lek mau beras mentari. Nanti beras beras Beras kan ya, demi keafsahan dia juga Demi kemaslahatannya juga Kalau terlanjur kita terima Ya Allah'u izah katil Ada nomor hamil. Nama Muzaki siapa alamat dimana eh, FDRW berapa FDRW sengaja tulis Tidak hanya alamat tip 2 Karena supaya FDRW juga dicatat Untuk kepentingan supaya tidak balik Kepada orang yang membayar Zakat Sebagai pihak satu Menyatakan dengan sesungguhnya Dengan niat tulus semata-mata mengharap Allah Bermaksud mengeluarkan zakat fitrah Melalui panitia zakat fitrah Masjid garis miring mushollah Garis miring instansi Mungkin kantor, mungkin sekolah Titik dua, misalkan mushollah al-fala masjid, masjid al Masjid al-Barokah Sebagai pihak dulu Berkaitan dengan hal tersebut Saya menyatakan sekaligus memohon dibimbing untuk melakukan beberapa hal sebagai bimbing. Ini administrasinya. Pak Panitia mohon saya dibimbing. Pak Panitia juga sudah siap membimbing. Apa yang menurut dia dibimbingkan? Nomor setunggal seputar niat zakat yang bagian seputar niat zakat zakat ini niatnya pun worten teluh macam kita ingatkan semuanya di formulir itu satu titik satu telah berupa beras makanan pokok yang ini muzaki sabun betok satu sek beras ada kemungkinan a zakat itu untuk dirinya sendiri b Untuk orang lain yang wajib dianakai, misal istri dan anak yang belum balik. C. Untuk orang lain yang tidak wajib dianakai, misal anak yang sudah balik atau orang yang mewakilkan padanya untuk menyiapkan zakat fitrah. Nanti kita terangkan maksud serta ilustrasi contohnya. A. kita kembali ke A. Bagaimana niat untuk diri sendiri? Saudaraku nawaitu an tuzakata al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya fardu karena Allah ta'ala. B. Untuk orang lain yang wajib di misalnya ada orang mengeluarkan zakat untuk istrinya. Nawaitu an tuzakata al-fitri an titik-titik siapa nama istrinya. Farillahi ta'ala Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk siapa Siti main misalkan istrinya fardun karena Allah ta'ala yang C, untuk orang lain yang tidak wajib dia nakaib misalnya anak yang sudah balik atau ada orang mewakilkan kepada maka niatnya berbeda langsung kita Sebutkan Indonesianya disitu, Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk siapa yang telah mewakilkan kepada saya untuk meniakkan zakat fitrahnya fardhu karena Allah Taala. Keterangan seorang ayah harus memberitahu atau minta izin pada anaknya yang sudah balik dengan tujuan apa? Apabila beras tersebut milik orang tua Bahasanya Mu'addi secara pikir Maka anak tersebut diberitahu Anak yang sudah dikasih tahu untuk apa? Ada dua tujuan anak ini dikasih tahu Untuk berniat zakat sendiri Teks niatnya sama dengan poin A Sebagaimana biasanya Atau dia boleh mewakilkan niat pada ayahnya tersebut Kemudian orang tua Berniat seperti pada poin C Tentang perwakilan Atau taukil dijelaskan nanti Pada poin berikutnya Seluruh Allah Nabi Keterangan itu Kados mengatakan Ilustrasinya Sebelum kita masuk ke 1.2 Kita masih pada 1.1 Bapak-bapak sekalian Secara fikir Infak niki wonten sekawan. Infak niki waten sekawan. Infak itu kadang disamakan dengan nafkah, kadang disamakan dengan sedekah. Mulai istilah infak saja. Yang pertama, al-infaqul wajib al-muqaddar syar'an. Infak yang wajib dan Ketentuannya juga sudah dibicarakan oleh syariat. Infak hukumnya wajib. Binten-binteni sampun disebatakan kali syariat sudah ditentukan. Contohnya apa? Zaka. Loh zaka kok disebut infak? Iya, infak ini payung bagi semuanya. Sodagong juga sama. Makanya kadang, -kadang ada infak apa infak wajib ya karena memang infak ini patuh bagi semuanya termasuk sedekah. Wong kadang zakat itu juga dibahasakan dengan sedekah. Zakat juga dibahasakan dengan infak. Rutinnya khudhul amwal biṣṣadaqati tathhirurru wa tuzakkīhi bihā. Ambillah mahayaratmu Muhammad dari harta benda mereka. Sedekah. Maksudnya ini adalah zakat. Al Al hayi, nasolata, mimma dari harta benda mereka itu mereka menginfakkannya infak ini bermakna umum infak jenis yang pertama ada dua poin hukumnya wajib ketentuan pun disebut dibicarakan oleh syariat contohnya apa yang ah, zakat Zakat ini sunnah, noh wajib Wajib Ketentu pun sabun ditentukan Kali syariat Allah noh Sudah ditentukan Kalau zakat fitrah Zakat badan, zakat fitrah Ini satu sok Satu sok itu 4 mood 4 mood makanan pokok Makanan pokok panjenen noh Panjenen noh beras noh Sok asale Beras Masara pe terus basa Inggris wise lek cara-cara mau macam-macam se ono kulit pe jenenge baba, kapal lek SD geblok diselek jenenge lek acur jenenge menir. Anca tole pestigo de lek pestigo jenenge lor. Sekolek acır canım, yani. sekolek matem, sekolek matem diye bir mulk butun cehennemde ya, sekolek matem, la sekolek kare canım, intinya cuma rice pros, 4 mul makanan pokok sudah ditentukan tukar wajib ditentukan oleh syariat, 4 mul ini berapa, di ada keterangan di bawah, kita bahas secara singkat. 1 mod ini ada yang membahas mengatakan 6 mod Berarti kalau yang yakin 6 mod 6 kali 4 sama dengan 2,4 biasanya kita kenakan menjadi kilo. kg Kalau yang meyakini 1 mod 7 mod Berarti 1 mod di tempat 4 mod dikali 4 kali 7 sama dengan 2,8 Biasanya kita kenakan menjadi 3 kg Menurut pendapat yang lebih hati-hati Mari kita tradisikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat Zakat Fitrah yang hati-hati 3 kg Ya, kalau masih bayar kilo setengah pun ditolak pun, disenengi pun sah Sudah sah Rp. 2,5 kg Tapi kalau untuk ingin hati-hati, 3 kg Kadang Dewa tersebut, apa Zakat mudah Bundak oh, setengah kilu, ya Allah setahun sepisa Selisih setengah kilu Lekoro beras, seolah saibu Setengah kilu ini Mekaret nabayro em Mangeilumanatus Setahun sepindah Ini lebih hati-hati Intinya zakat ini wajib Nomor senang wajib. Ukurannya ditebukat Satu sok, satu sok empat Tiga lakit dikonfensikan Dalam hitungan sekarang berapa 2 kilo setengah ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 2,75, tapi pas yang itu yang maksimal itu sekitar 3 kilo. Itu zakat fitrah. Nanti ada lagi yang namanya zakat mal. Sekarang banyak orang lupa karena bisa ini oleh zakat mal. Oke, matos lali zakat mal. Tapi intinya zakat akmal ini jenis infak ikan nomor 7 Hukumnya wajib Dan ketentuannya sudah ditentukan Berapa berat ukurannya Sudah ditentukan oleh syariat Niki infak nomor 7 Infak nomor kali Al kinfakul wajib Wairul mukad dari syariat Infak yang wajib Tapi Ukurannya tidak ditentukan oleh syariat. Suami kali nomor satu tidak butuh mewajib. Bener nih kalau nomor, nomor satu tidak ditentukan ukurannya, nomor kali beda ditentukan. Contohnya apa? Nafkah. Nafkah seorang suami kepada istrinya. Nafkah seorang ayah untuk anak anaknya. Ini panjenengan sebagai kepala keluarga. Menafkai anak istri wajib Ama'a ben wajib? wajib? Wajib Tapi pintar-pintar Ditentukan oleh Sareham Ama'a ben de Dikembalikan Di antara 4 Ada yang mengatakan Dikembalikan kepada Isaruzawd Kemampuan seorang suami Atau Dikembalikan kepada Halakizawd kebutuhan seorang istri Ada yang mempertimbangkan Dua-duanya menurut mayoritas ulama Dipertimbangkan kemampuan seorang istri dan kemampuan seorang suami dan kebutuhan seorang istri. Pun syariah membahas nih butuh, membahas nih butuh pinter nih buat yang samaran. Dan seorang istri nggak boleh menguasai suami. Mas, kamu tahu apa suami kepanjangannya? Nggak tahu deh. S u a m i semua uang adalah milik istri. Jangan lagi protesnya Tentang jawabkan Kembalikan kepada kemampuan saya Dan kebutuhanku berapa Nafkahnya wajib Minta-minta ditentukan oleh syariat. Nomor tiga Nomor tiga Jenis infak yang ketiga Al infak atau tau woi -e. Infak yang sunnah Berbeda benteng kali nomor sunggal dari nomor kahit Satu dua sudah berbeda Yang ketiga ini, infak yang sunnah Sodako sunnah Yang kita kenal biasanya tidak kata sodako Padahal sodako, mereka bentuknya seakan si Cuma sudah menjadi bahasa Indonesia, tradisinya seperti itu Sodako jariah infak Infak atau Tauwi sunnah Namanya sunnah, betul ditentu atat kalisari Adon jenenge sunnah nah, Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada kiuran Minimal 5.000 Lu kiuran, betul wajib Tapi betul minimal 5.000 Nikus ales infak itu namanya infak iyurang paksaan Itu anak <tuk> minimalnya Yang terakhir, yang bersekawang Al-ibadatu umumah ibadah secara umum itu juga infak, juga saudakoh Fikul lintah milah bin Setiap kali kita mengucap, Anda ilaha illallah itu saudakoh Fikul lintah milah bin Setiap kila kita mengucapkan alhamdulillah juga saudara, vikul lintas pihatin kita mengucapkan subhanallah itu juga saudara. Panjenengan berbaah berhubungan suami istri juga ada makna saudara. Bahkan tersenyum itu juga saudara. Tapi pun salah paham. Mungkin tiga jumat belum betul masjid atau kota aman bujuyum. Dilewati kota aman bujuyum. Bujay bujuy belum usut atau bujuyum itu Yesus kotak tengah jene kancah dan moten tengah jene kota jene kota amal nomor 9 komentar nomor 3 nomor 6, nomor 3 infak yang sunah baik mengapa perlu kita jelaskan ini karena jenis infak nomor setunggal kali nomor kali ini saling berhubungan saling berhubungan secara fikir termasuk fikir zakat kita S.A.W.A.N Nomor 1, contohnya apa? Zakat. Nomor kali contohnya? Eh, nafkah. Zakat dengan nafkah ini saling berhubungan. Kita harus ingatkan masyarakat. Nafkah dengan zakat punya paling tidak dua hubungan. Hubungan yang pertama. Orang yang wajib kita nafkai, Tidak boleh kita kasih sesuatu atas nama zakat. Kulaukulami sepindah mali. Orang yang wajib kita nafkai, Tidak boleh kita kasih atas nama zakat. Contohnya, saya sebagai ayah. Punya anak yang belum bayang. Wajib kulauk nafkai. orang-orang zakat fitrah kulaukwaren eten anak kulauk. Bentar istri saya wajib menafkahi. Kok saya kasih beras dikit beras 5 kilo Zakat di Zakat sama siapa ya? Yani masak sakun lagi. Yani. niki yani, sambil nyelam minum air. Tapi sebaliknya boten, Misalnya ada seorang suami sendirian nopo aja di drop. Akhirnya cek data 5000 set Baik, kita lanjutkan Ada seorang suami yang maaf miskin Kemudian istrinya dia kaya Istrinya katakan mau mengeluarkan zakat Dikasihkan kepada suaminya Aksal, bukan Aksal? Aksal, karena seorang suami tidak wajib dinafkai oleh seorang istri Dan itu yang dilakukan oleh istrinya Sahabat Abdul bin Masud Tanglet kematan kanjung Nabi Kanjung Nabi Apakah boleh saya memberikan zakat mal saya Kepada suami saya Abdullah bin Masrud Dia ini orang tidak mampu Jawabannya berkaji Nabi yang maknanya Boleh dan kamu dapat dua pahala Pokoknya zakat kepada kerabat Itu zakatnya Maaf pahalanya double Yang pertama pahala zakat Yang ketua pahala menjalin tali kekerabatan Dengan syarat tadi itu Tidak boleh orang yang wajib kita nakai, kita kasih sesuatu atas nama zakat. Lah bapak zakaten anak ijaran sing ditemoni anak zakat diketok nang wong sampun sepuh, ibuke sampun sepuh, pun boten ngambut damel. Sudah katakan. anake merantau ke kota. ya sama zakat alim di itu juta setengah ya apa ibu oh lek pas mudik nang sumber mau ngasih ibunya 1 juta setengah tapi atas nama padahal ibunya wajib dalam itu wajib untuk di Dinamik, lanet ki diptahakat saat yarısı yarım, böyle ponyal yala ki, böyle ne saat günü, ucuğu ne dijaj, araylim yarım, karek lo ngato sen, de lo arayi butu ne, makat, akiri ne, İni selain konyol tidak sah Orang tua yang sudah tidak mampu Wajib dinafkai oleh anaknya Berarti kalau ada orang yang wajib dinafkai oleh anaknya Anaknya tidak boleh ngasih atas nama Atas nama za Zat wajib untuk dikasih nafkah Ini hubungan nomor satu dengan nomor dua Anak, eh maaf Orang yang wajib dinafkai Tidak boleh wajib eh, Tidak boleh dikasih atas nama zat Oleh adil berikut, sering ditanyakan di tentang radio Mahdi Kalau adilnya gimana? Adil itu menurut madhab Syafi ini tidak wajib dinafkai oleh kakaknya. Umpami, Wonten masih pun jejek, Dorebe pun nyambul pun rena. Loh, kok ditinggal di yang sepah? Akhirnya akhir ini masih halokes, masih sekolah, SMP. Katakan dia miskin, kategorinya dia memang butuh. Apa boleh ayahnya ini dan eh, kakaknya itu ngasih Nafkah kepada adik Wajib apa tidak Menurut madhab syafi'i tidak wajib Tidak wajib adik itu dinafkahi oleh kakak Berarti kalau adik Tidak wajib dinafkahi Angsar diberi zakat atau belum? Kaya. Boleh zakat Mau kakak diberikan kepada adik angsar Ini madhab syafi'i madhab kita Kalau madhab hanavi Adik itu wajib dinafkahi Berarti menurut madhab hanafi Tidak boleh adik itu diberi atas nama atas nama nafkah Ini hubungan pertama Hubungan pertama Antara zakat dengan Nafkah Hubungan yang kedua Orang-orang yang sudah Tidak wajib dinafkahi Dia harus Zakat sendiri Orang yang sudah Tidak wajib dinafkahi Wajib zakat sendiri Karena wajib zakat sendiri Maka dia harus niat sedih Nah ini makanya kemudian kita sebutkan Kok macam-macam niat Zakat kok sampai telur Kok sampai tinggal Ya, karena kejadian di tengah masyarakat Kadang ada seorang ayah Moro-moro niat Meniatkan Zakat untuk anaknya yang jumlahnya tiga Padahal di antara anaknya itu ada yang sudah balik Ini nanti zakarnya tidak sah Karena niat itu adalah Inamal amalu bin niyak. Perbuatan itu tergantung niatnya Pengakutan contohnya Saya punya anak tiga Dan saya juga punya istri Yang jumlahnya satu Misalnya contoh saja Anak lu alit-alit Tapi misalnya Anak pertama saya SMA Anak kedua kelas 6, Derek baleng Anak kelas anak yang nomor 3 kelas tiga lah nol pesang. Berarti zakat keluarga saya pulau Siambatan lima sok pulau Estri pulau Pulau 3 Pulau Tigo. Eh, pulau Tomanan. Anak Pulau Tigo. Berarti gansal kan lima sok. lima sok. Nah ini saya niat untuk zakat saya. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya fardhu karena Allah Taala pun wajibnya dilakukan di dalam hati. Zakat so yang kedua, saya meniatkan istri saya nggak apa, ya nggak apa, apa dan memang gak harus oh, dia itu wajib saya. Nah, saya niat mengeluarkan zakat saya istri saya atas nama ini fardhu karena Allah Taala. Panjang dengan ditinggal istri panjang pun balik mau Sedang berusaha mendiskusikan, keun buluk, <gülüyor> diniyati oleh kepala <gülüyor> keluarga, tapi anak yang pertama, ya, oh dia sudah balik. Secara fikih, orang yang sudah balik tidak wajib dinafkah, agapun dia belum bekerja, yang sepak betuk merem tak ini SPP bulik, tapi ini sudah sedatok sedang berjiger ini pak. Alim fakat tataupun itu sudah enggak masuk daftar yang wajib zakat. Tapi tetap boten merem diparingi di SKP, diparingi di masakan kelambi, tapi hubungannya dengan zakat, dia itu harus zakat sendiri. Adapun derek ngambet damel diparingi nyelik, janjen zakat, kajian zakat. Berarti karena dia yang wajib zakat, dia sendiri yang wajib untuk melakukan niat. Tatadan yang sepowo, pokoknya diwatek diniati kan. Ya nah, kalau anak yang kedua dan ketiga Emang belum balik, saya niat, Maka secara praktis panjenengan Panjelenin, pangangkutan sebagai panitia zakat Tengah memotakkan Kadang motor dia motor sepeda motor Sop evo dicampur lantem zakat di Limang, İmang sepeda motor Dugitan panitia zakat Mantem motor Niki zakat puluh Motem gansal gansal Niki zakat puluh, gocuk puluh, anak puluh Ege nantang lebih di antara tiga anak itu wong tersedalik mengoderen wis sing siji sing anak pertama wis dadi mahasiswa wis kuliah nang Brawijaya panjenengan mau niat-niat sing niat iki untuk yang anak yang sudah putri panjenengan sing yang ber dia harus lihat sendiri kamu tenang menhabibin untuk apa untuk datang ke situ atau taukir untuk mewakilkan melalui HP ayah saja sudah yang menyiatkan kok oh, kamu sudah niat mewakilkan pada saya urusannya niat ibu ayah mawon kulo wakilkan berarti nanti teks niatnya yang, yang poin poin ini ini supaya zat orang Orang yang wajib zakat dan diamanahkan melalui panjengat Ini urusan yang sudah beres Secara formulir, di singkat Mekedah, ngecek A, B, C Mekedah, ngecek minggu maut Cuma ngecek sudah balik atau tidak istri Kemudian yang belum balik berapa Tiga nanti tinggal kita dikali kalau tidak ada formulir tagesmeka akan sih ruwet sih ruwet orang itu kalau sudah berupa benda kalau masih berupa uap dalam poin ini dilafalkan oleh pihak satu dan pihak dua Logo yang dilafalkan? kerana ini akan taukil, mewakilkan mewakilkan itu harus diucapkan supaya jelas apa yang diwakilkan di sami kali akan nikah ini wali mewakilkan kepada KUA kepada pemuli kan harus diucapkan bukan teman? harus dilafalkan maka ini tidak hanya diisi di tangannya kalau Kala formulir administrasi kan akan dioret-oret diisi buat. Lah ini akan fix maka harus di harus dilafalkan. Pihak satu muzaki atau mewakil muwakil orang yang mewakilkan. Muzaki orang yang bersedekah. Saya menyerahkan uang sejumlah Rp berapa kepada panitia Sebagai wakil untuk diberikan beras sejumlah dua paket zakat fitrah, satu paket zakat fitrah tergantung uang, masing-masing seberat berapa kilogram untuk zakat fitrah. Untuk zakat fitrah saya dan orang-orang yang menjadi tanggungan saya atau orang yang wajib saya nabkai, yaitu satu biasanya istrinya. Dua anaknya Tapi anak yang belum nah. Yang membantu wajib dinafkai Bukan dia makan bersama panjelengan Dinafkai ini atau Itu bukan atas nama Nahkan, tapi atas nama Gaji. Gaji Jadi pembantu itu Tidak wajib dinafkai Berarti ya, dia harus zakat sendiri Zakat Sen. Bukan Wajib panjelengan nafkai Malah bahaya pak dan enggak pembantu ndelok pembantu Lu Hanya istri dan anak orang tua, orang tua satu tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang. Selanjutnya, saya mewakilkan kepada panitia untuk meniatkan zakat fitrah untuk diri saya dan orang-orang yang menjadi tanggungan saya itu materi taukelnya ada dua yang pertama, supaya dibelikan beras, uangnya yang kedua, suka berupa beras belum bisa di zangat, belum bisa di niat. nanti diwakilkan kepada, panik, kepada panitia untuk meniatkan meniatkan zakat itu ketika sudah berupa beras pihak kedua, panitia panjenengan sebagai wakil jawab Saya terima penyerahan dan perwakilan sesuai ketentuan tersebut Mopoze kokroto ngulutnya keterangan Keterangan satu Panitia sebagai wakil Membelikan beras kepada pihak tertentu Bukan diambilkan dari beras hasil pengumpulan zakat fitrah Karena dia tidak ikut memiliki beras itu dan dapat dinilai melanggar amanah yang disampaikan kepadanya. Amanahnya apa? Yaitu hanya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, bukan untuk menjual. Yang kedua, setelah dibelikan beras, Pak Iya sebagai wakil melakukannya dengan teks pada poin c karena sudah diwakilkan kepada Panjenengan. Jadi masih berhubungan dengan c tadi. Tiga. Dengan mempertimbangkan sedikit kerumitan atau rumit, betul, betul, Dengan mempertimbangkan sedikit kerumitan yang ditemukan dalam prakteknya ini Lebih baik panitia sejak awal telah memberikan sosialisasi Bahwa panitia tidak menerima penyerahan zakat fitrah Kecuali sudah dalam bentuk makanan pokok Dalam hal ini di negara kita adalah Di daerah kita adalah Maksudnya keterangan ini Babak-babak sekalian Menurut madhab syafi Zakat itu Harus berbentuk Makanan pokok daerah setempat Min kutin baladih Dalam hal ini Di daerah kita beras Kalau ada orang Mengeluarkan zakat dalam bentuk uang Ya ada madhab Yang memperbolehkan Dan itu adalah madhab hanafi tapi, biasanya orang yang datang kepada kita sebagai panitia kok betul artor ini nanti akan rentan terjadi beberapa kesalahan karena bukan, sesuai formulir ini aman ada taukel, taukelnya jumlahnya dua niatnya nanti, panitia sebagai wakil pahit yang aman, pakai formulir, insya Allah tapi lo ketemu, lo ketemu Taukilelulur, Ginesit Nomok, dan sebagainya Kala orang da wa uan terjadi beberapa kesalahan Kesalahan pertama Memang ada solusi panitia menjualkan beras piang beri nempel zakat untuk beras budi Terus disalam masjid Jangan ditaruh di masjid Karena nanti akan terjadi proses jual kali arut di luar masjid di pagar, mungkin wonten setan-setan. Wonten pian beto arto 30.000 kalau badhe bayar zakat, oleh derek sempat ke bas kos, derek sempat proyek madani kan jene makmur bas kos. Dengan tumbas dan kios, kami sudah menyediakan. Kami menjadi wakil untuk itu. Mendekon monggo, Nanti untungnya buat operasional tambah saya. Ini solusi jalan keluar yang tidak keluar jalan. Tapi kesalahan pertama kader, jual-belinya di dalam, ceci, ini sudah tidak baik tidak boleh makro. Akan ada yang mengatakan haram jual-beli kok di dalam, Yang pertama, kesalahan yang kedua, ini dari pihak muzaki, orang yang mau zakat itu. Mengapa? Dia bawa uang, tapi ukurannya, berarti kan dia ini ikut katakan ikut mazhab Hanafi, yang memperbolehkan zakat dalam bentuk. Uang, tapi ukurannya itu Madhab Syafi'i ini. ini namanya Taufik Taufik itu mencampur adukkan sekian pendapat Madhab dalam satu paket ibadah. Ya Robok no, Madhab Syafi'i harus zakat berubah ras ukurannya tadi 2 kilo setengah atau tiga kilo, lain like, menurut Madhab Hanafi memang boleh paket uang. Tapi menurut Madhul Hanafi Zakat itu kalau dihitung Dikonversikan ke sejaran, Tidak dua kilo setengah atau 3 kilo Tapi 3 kilo Temu kilo wolum Berarti, kalau cowok bangkang itu Berasa kilo 10 euro Kedaya Betul arno, arno 38 ribu Kedaya Betul Arno 38 baik dak itu yang kita terima serat dari yang mau mengeluarkan zakat dalam kemudian berarti saya pernah mendengar zakat itu kita İpun kolotrami Artık ipun La kok titok Mek el ames kubir Serawe Serawe Jedengan tegesi Jedenganle tumput Tumput pendapat Yang memurduk Tidak 2 kilo Sen kenapa Tapi 3,8 Dan itu seharusnya Biden 38 Justa wakil nang ke solusi pertama tadi yang ada di, di Ini rentan terjadi kalau orang itu bayarnya pakai uang taufik itu mencampur adukan, tidak boleh apalagi kalau tujuannya nyaman iki batah. Iki rata kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga kadang datang dari paket ya, zakat pengangkutan, zakate boten di elektronik. Materne boten direkap malah kudu dituru. Wes rek. Oh, direka, kesalahan yang ketiga. Allah uang gua duwe saké. Lah kok yang berasi, tukun ini, tukun berasi. Aku tak tuku zakate teko sampe nek. Wis gak popo, Mas. Iki rek pas slamet tolong joko, ne pak joko, simari bayar zat ma, lah kok berasi pak joko, di gol ken ma, sebagai apa, kok menjual berasnya, berasa, tapi, pempanitia cuma menerima, menyalurkan, kok metol, secara jual beli pun bukan beres, jual beli yang sah itu, kalau menjual barang miliknya ini di, ini kesalahan yang ketiga, kesalahan yang keempat. Mantel mantel be, istirahat bu tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kesalahan. Kesalahnya apa? Niki soal 200, 200 paket zakat fitrah. Mari bunu, niki mantel panitia. Yani, sadece tek u tutuk niyawa edecek melayan. Tolun sadece u tutuk no ipok, tutuk no gorengen. Arayi. Arayi neydi bana? Arayi ne? Sonra, itu sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, ono wis fitri fitra ut intine kalau ora matep perlu ketelitian masih ada jalan keluar jalan tengah supaya zakat ikus tapi rodote rodote medhi disosialisasikan opo abote yang ditumbas beras iki atau mungkin jadi kita sekaligus jual mau nampil terlihat ke keuntungan buat biaya operasional, mau, mau, tapi perlu tenaga yang banyak. Untuk sebagian terima, motor sebagian ngaki itu masuk penjualan berapa, kemudian ya ngurus toko dia lah butuh tenaga dan itu enak. Kalau memang ada untungnya biar biaya buat biaya operasional. Tapi kalau selain itu tadi kesalahan demi kesalahan rentan akan terjadi. Makanya para hadir sekalian di sini di formulir di poin yang kedua itu kita jelaskan biaya operasional panitia. Mungkin wonten tiyang ngabari. Mboten wajib kranten sumbangan ini nomor sekedar nomor kali apa nomor tiga atau nomor segala nomor 3. infak atau ubi mboten tumut kewajiban zakat mboten guna biaya operasional dan kegiatan panitia zakat kita. Saya menyumbangkan uang sejumlah Rp10.000, Rp5.000 atau berapa Apabila terdapat kelebihan uang dikumpulkan dapet kopi pun maten, gorengan pun maten Wajannya yang bisa dibasarkan biaya bergasi pun dibasarkan biaya operasional Laku konten sisa sudah, biar sepakat juga di awal Apabila terdapat kelebihan uang, saya memberikan izin untuk dipergunakan guna keperluan lain-lain sesuai kebijakan panitia. Eh, mungkin tabel tunai lari-lari di sini di atau mungkin dikembalikan ke kotak amal masjid, monggo. Apakah boleh biaya operasional diambil dari kotak masjid donor amal? Tidak boleh karena tidak ada hubungan dengan kemaslahatan. Masjid, Besok, kan masjidnya tambah rame Rame itu maksudnya rame untuk salat bukan rame antri Rimo, zakat, rame Kali nyambur, zakat Ini memang rame, takut, rame dan meniku, Maksudnya, maka tidak boleh diambil dari Biaya operasional, biaya kota amal Masjid, karena itu hanya untuk Mungkin kemaslahatan masjid dan lainnya Yang terkait langsung dengan masjid kalau hadirin sekalian Yang ketiga, yang terakhir Ini doa Dolayısıyla doanya Biar sekaligus inklud Di formulir Doa terkait zakat Agar panitia zakat fitrah Membimbing pemberi zakat fitrah Dan membaca doa ini Doa oleh pemberi zakat Atau dibimbing oleh panitia Allahumma ja'alha al-raman Walla ja'alha al-raman Ya Allah Jadikanlah dia sebagai simpanan Yang menguntungkan, Dan jangan jadikan dia Pemberian yang merugikan niki sing maos ingkang zakat bukan panitia berikutnya yang pi pi oleh penerima zakat sebagai wakil panjenengan membacakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad wa ala alihi wa washabbihi ajra al allah fima ataita wa ja'al lakal wa daraka fima amtaita Bassallallahu anasidina Muhammedullah aladhi wasafi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya yang ada di bawah itu, yang penting dibaca teks yang berbahasa Arab. Demikian formula fikih zakat ini yang berisi kisah dan panduan niat, wakalah, wakalah perwakilan nadi atau taqiyat dan hal-hal terkait demi keabsahan dan keberkahan kepada kami. Amin mawah. Bulan Maret 2018 ada di atas coret yang tidak perlu. Catatan formulir zakat fitrah ini disusun sebagai panduan bagi pemberi zakat fitrah dan panitia untuk perhitungan dan keabsahan di zakat yang dilakukan oleh umat Islam ketentuan ketentuan dalam formulir ini disarikan dari berbagai keterangan yang terdapat dalam beberapa buku atau makalah Yang pertama buku kecil milik eh, berjudul Pikir zakat fitrah Karya Ali, Wakil Khatib Syariah Pondok Pesantren Kesuk Pasuruan. Yang kedua, buku Zakat Fitrah dan permasalahannya. Karya Ustadk terhadap Wijayanto, Syariah di Kota Malang, Pondok Pesantren Malang. Dan yang ketiga, yang kami susun. Dan yang kami kutip itu ada di lampiran. Lampiran tidak kita baca semuanya sebelum kita masuk sesi diskusi. Lampiran itu isinya menjelaskan formulir di atas itu. Pertama tentang identitas termasuk alamat RT RW Uzaki. Ada garis bawah kita perhatikan yang nomor satu. Fakir miskin yang berhak menerima zakat karena tergolong mustahik. Pada sisi lain juga wajib menerima zakat. Kitra, kenapa? Karena disebabkan pada malam tanggal satu syawal, Dia memilih harta yang melebihi untuk kebutuhan sandang pangan dan papan dan seterusnya Ini maksudnya RT RW itu kita identifikasi Supaya zakat yang dibayarkan seseorang tidak balik lagi kepada orang yang membayar zakat atau musah Kemudian yang kedua, masih terkait identitas, panitia zakat memberi tanda khusus Agar sama tidak terjadi pemberian zakat kepada pemiliknya kembali Yang ketiga itu solusinya Misalkan salah satu solusi beli, Ini zakatnya RT-CG, zakatnya RT-Loro, zakatnya RT-Telu, zakatnya RT-Papa Nanti zakatnya RT-CG ya dibagikan ke mustahit yang ada di RT-2, RT-3, RT-4 Jangan sampai mustahit ke zakat dari RT-1 Kembali lagi ke RT-1 Mawaknya nanti balik kepada muzaki Yang kedua, antara amil dan panitia zakat Saya kira sudah maklum Panitia yang dibentuk oleh mushalah, masjid, institusi, sekolah Ini kedudukan pikirnya adalah wakil Bukan amil Amil itu manis tak malah ultima, Orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai amil Untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Kalau amil boleh mendapatkan zakat maksimal seperti 8 dari perolehan. Tapi kalau wakil-wakil sesuai menerima dan menyalurkan zakat. Yo disalurkan termasuk penerima yang dalam hak memiliki zakat itu. Pengertian tentang amil akan dijelaskan pada poin yang kedua itu lumayan panjang ada sekitar 6 poin. Tapi yang menjadi motivasi kita semuanya poin yang ke-6 Sekalipun panitia Bukanlah amin Tetapi kerjanya Tidak ada bedanya dengan amin Maka pantaslah Panitia mendapatkan Apresiasi Sebagaimana habis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai berikut Yahudu Sallallahu Alaihi Wasallam Al-amilu ala sada'ati bilhaq Allah ta'ala Kalhozi fisa bilillahi Azza wa jalla Hatta yarjika ila ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amil zakat dengan cara yang benar menurut agama. Karena Allah Subhanahu wa taala semata, pahalanya seperti orang yang berperang menegakkan agama Allah sehingga dia kembali ke keluarganya." Kados panjenengan angsal pahala jihad boten sama mebo. Eh, pun asal pahala. Kok pun iki boten jelas. Kenapa kados paniki iki sampai kalih dia? Tiap jihad sampai kembali ke rumah bangsul terjewek bu, aku mulai jihad Oh gak jatuh pak? bekas jihad itu jihad Bagi menerima dan menyalurkan Dalam hadis lain disebutkan: Inna wa magharibha wa inna azza wa wa Ini cuma perhatian nasihat dari kandil nabi. Sesungguhnya akan dibukakan untuk kalian dunia timur dan dunia barat Dan sesungguhnya para amil akan na'udzubillah masuk ke neraka Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah dan menyampaikan amanah Semoga formulir Zatat Fitnah ini menjadi salah satu biar Supaya amanah itu bisa dikembang Karena kita yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan fikirnya Tentang niat tadi sudah kita jelaskan Tentang kadar zakat fitrah juga sudah kita terangkan Dua kilo setengah atau tiga kilo Dan bagaimana yang hati-hati tiga -hati kilo Tentang zakatnya orang-orang yang wajib dinafkahi juga sudah kita terangkan Termasuk kami rinci disitu Siapa saja orang-orang yang e, tidak wajib lagi dinafkahi. Ada yang lebih rinci, poin yang berikut B. Anak yang sudah balik dan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya Pada siang dan malam hari raya dan secara fisik memang tidak mampu bekerja Yang layak seperti lumpuh di dia, disabilitas Kadang dia balik, disabilitas itu dia sudah balik Tapi ini termasuk orang yang tetap masih di dibilangkan Karena dia punya e, kekurangan Tentang sodakon, sodakon yang biaya operasional itu supaya tidak Diambil dari Uang hasil penerimaan zakat Kalau memang ada yang ikut Madham Hanafi Kemudian tentang doa Juga ada Itu kita ambil dari doanya Imam Syafiq Ada keterangan tambahan yang tidak secara khusus Terkait dengan Formulir tapi e, Apa namanya perlubuhan Lalu ada syarat-syarat Delapan aslah perlu diperhatikan Ketika membagi Kalau formulir itu sifatnya hanya untuk ketika menerima, supaya sah Tapi ketika membagi juga harus tepat sasaran Kami jelaskan di poin yang keempat Hukum memindah zakat Memindah zakat Ini hukumnya gimana? Menurut Ibn Ujel, ini meskipun pendapatnya tidak kuat Tapi boleh dimatwakan, panjenengan boleh memindah zakat Tapi tentu utamakan orang-orang yang ada di daerah sekitaran Dari yang permata jingga, kerumatan perpusti dikeluarkan dari permata jingga Karena tidak ada salah satu dari gelapan asnaf disana Kecuali memang ada yang utang dan seterusnya Sambut itu keterangan saya kira untuk lampiran Karena banyak akalaman nanti bisa di pause tiap diambil Dan itu terkait dengan formulir yang kita susun Baik sudah satu jam pas kita sampaikan Ada waktu 30 menit pada kali yang ditetaskan kami nah, berjalan. Kemudian, sahabat jika ada yang ditanya harus tahu majlis, eh, mungkin ada yang perlu ditanya kan? Tapi bapak ibu sekalian karena yang ramai banyak. Kalau kira yang belum dapat formulir ini nanti mohon panitia bisa jadikan absen teman BIA yang ada nomor WA, biar nanti format ini akan kami kirim di WA pajaknya karena tadi saya lihat nomornya kehabisan yang baru lalu kalau belum dapat atau nanti bisa fotokopi 3 temannya atau nanti kami jadikan tinggalkan nomor WA jadikan biar kami itu Bapak-Ibu Bapak sekalian, monggo ada yang mau ditanyakan yeah. selalu berpengaruh. itu ada Apa bilenler, namaz kizaki, yine de tamam sen, Uh, ada pertanyaan tentang uh, teknis pembagian zakat Yaitu kepada Muskaib, 8 asyaf uh, Beberapa poin, kalau Fatir miskin, Insyaallah kami sudah jelas Nah, untuk poin sabidillah Jadi, kami uh, Ada masukan Ternyata poin sabidillah ini Kalau menurut 4 maghap Yang kita Yang ini, itu Hanya masuk dalam Kategori berperang Nah, gimana Sabirillah, Sabirillah selama ini Kan ada banyak basnas-basnas Yang membagikan pada guru ngaji Terus untuk Biaya, apa namanya Biaya Untuk membiayai masjid masjid keluar masjid Dan lain-lain Intinya Sabirillah ini apakah Masuk dalam konteks perang saja atau bisa diaklikan sebagai guru ngaji, pengurus masjid, dan lain-lain Oke, Bufian, cukup tiga Dulu pertanyaan nanti gue kasih sempurna Biar fokus, yang pertama, bila memulai sempurna pilihan Kemudian, yang Bufian dan disampai ke niatnya, yang dikali terasa bil Ini disalah Bufian, nomor setenggal 2 kilo setengah atau 3 kilo itu batas minimal dah atau bukan? Ini itu batas minimal. Batas minimal. Kalau ada yang lebih dari itu, berarti nanti jatuhnya yang lebih itu sortok. Cuma nanti untuk hati-hatinya, menghormati niat orang yang melebihi itu kalau biasa dicampur khusus yang lebih dari 3 kilo mohon tidak di campur dengan yang lain biarkan dia sendiri nanti disalurkan kepada siapa karena apa? biar sampai ya, bahwa dia ingin ngasih fakir atau miskin memang misalkan 4 kilo atau 5 kilo biar nanti kita pecah campur dengan beras lain sehingga menjadi yang terbagi cuma 2 kilo setengah atau cuma 3 kilo jadi yang memang lebih itu kita hormati niatnya, kita sendirikan supaya tersampaikan kepada salah satu dari 8 aslam masih utuh dalam bentuk 5 5 kilogram itu bagaimana kalau nanti dicampur semuanya ukurannya beda beda nanti akan ada berapa sok akan ada berapa sok yang mungkin oh sok sih me satu setengah atau satu setengah tidak nopo akhirnya lebih aman solusinya kayak tadi kemudian yang kedua kalau niat kalau zakat itu langsung diberikan kepada salah satu Mustahik dari delapan golongan itu apakah perlu diikrarkan? Tangan penting untuk zakat tidak perlu diikrarkan. Saya memberikan ini sebagai zakat saya kepada Anda dan yang penerima tidak harus menurut saya terima zakat panjenengan suatu demi sah. <guluh> Jadi langsung niat saja di dalam hati. Nawaitu di -si, langsung diberikan. Nah, sampaikan tadi, orang ini wajib niat dan wajib lilahi tetap ikhlas untuk yang nerima gak wajib ikhlas itu kata orang, Alhamdulillah kalau ikhlas, terang, betul usah ikhlas Tiang terang ini itu betul-betul ikhlas yang penting kata ya, ya. sekalian ngomong membahas ini mungkin juga terkait dengan panjengat sebagai panitia zakat. orang zakat itu niatnya ada tiga waktu Kapan kita niat ada di bawah Yang pertama Ketika diserahkan langsung kepada Panitia sebagai wakilnya Yang biasa kita Lakukan dan digaiki Petunjuknya oleh formulir tadi Niatnya dihadapan Panjenengan sebagai panitia Yang kedudukannya sebagai wakil Yang kedua Kayak tadi langsung diberikan kepada Salah satu dari delapan golongan Gak lewat panitia Langsung di Boleh, itu waktu yang kedua untuk melakukannya Waktu yang ketiga adalah niat yang dilakukan mungkin di rumah Di rumahnya masing-masing boleh niat zakat Tapi dengan syarat beras yang mau di zakatkan Itu sudah dipisah disendirikan dari beras kebutuhan sehari-hari Orang yang mau mengeluarkan zakat itu Contohnya saya, anggota keluarga saya lima Kalau tidak ada beras romsak aktif bani 3 kilo 3 kilo 3 kilo untuk kula saya saya untuk anak saya cuma yang belum balik, untuk anak saya yang sudah balek tadi. Wis ditak niati kabeh nang panitia nang panitia sambut bapak Yukutro ekan samud balik, di samud diniyati miyago? Oh, ya yes, ini menjadi solusi kalau mungkin orang yang bayar zakat itu sibuk aku selak teku omah, aku selak tenenan, tuding, aku selak belanjori yo yo, aku selepunya berkait tak niati di sini. Mungkin kadang kali dia kan jemput bola diambil untuk mendekat itu. Iki zakat bapak mas, loh yes ini aja nih bapak saya samud, mau oh, diniati, kalau mau boleh diniati di rumah. Dengan syarat, zakat beras yang akan dijadikan zakat sudah disedirikan dari kebutuhan sehari-hari Boten aksal walau temsak-sak kebutuhan sehari-hari Sayangnya diantara ini zakat takhwoleh Ada tahi, ada penentuan mana zakat panjenengah Mana zakat istri panjenengah Mana zakat untuk anak-anak itu Ini sebagai jawaban lengkap Untuk pertanyaan bintang pokok alih tu'lulaw Kemudian untuk sabilillah telaman asnaf Di antara mereka adalah Sabilillah Kalau dalam pengertian dulu Adalah orang yang berperan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang jihad Pertanyaannya, sekarang kan perang Perang di jalan Allah, Boteneten muanteng, si di jalan Tamrin muanteng Nah ini perang di jalan Allah, terus siapa? Ini orang yang berperang fisabilillah ketentuannya secara pikir hanya suka relawan perang yang memang tidak mengambil gaji. Kalau dia sudah digaji oleh pemerintah dia tidak termasuk sabillah. Pertanyaannya bisakah makna ini berkembang menjadi orang-orang yang berjuang di jalan pemikiran dakwah? Misalkan, di jalan pemikiran dakwah? İni film perbedaan pendapat di antara ulama Film itu disampaikan oleh Sheikh Yusuf Al-Qaradawi Dalam kitab Fiklus Dalam kitab Fiklus beliau agak longgar Untuk menafsirkan visabilillah itu Bahwa perang, kalau zaman dulu perang fisik Kalau sekarang perang pemikiran Madrasah dinin Untuk memerangi pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai Dengan ajaran Islam Berarti gurunya juga adalah orang yang Perang dan seterusnya Tapi ini pendapat lemah. Dikutip dari Imam Kofal Imam Kofal pun juga hanya kontek Bukan pendapat beliau Wana Kofal Ani ah. dari siyah Dan itu pun belum jelas Siapa pendapat itu yang dikutip oleh Imam Kofal Akhirnya kalau menurut latar siyah ini Kalau fikih zakatnya Syekh Yusuf Al-Karadawi ini kan memang lintas madzhab. Lintas madzhab karena konotasinya tidak berafiliasi kepada madzhab tertentu. Tapi kalau kita madzhab Syafi'i, pengertian fisabilillah eh, hanya ini, hanya ini. Makanya ginon encakeun, gurun TPI dianggap di sani, diparingi limbune etawa. Ali yang lain Mungkin ada infak sunnah, atau mungkin yang lain Itu bisa Untuk menjaga amanah, tetap saja visadililah Untuk kehadiran-dian kita, tetap pakai pengertian Al-Bazim, visadililah Sukarelawan perang yang tidak mengambil gaji dari, Kalau memang ada, itu sangat kontemporer Itu yang mengatakan guru-guru dan mungkin guru diri yang dapat itu kontemporer bingit yang kalau dikembalikan kepada tetap yang kita dari blog, terima kasih terima kasih, kita buka sesuatu terima kasih yang terima monggo Biz de, biz terlupa saja memang, panti hafsuan-panti hafsuan ini pembahas ini setiap tahun memang menghasilkan termasuk di gunungan mana terima kasih jadi saya jauh lagi, lagi. <tuk> ya, ini saya jauh lagi saya jauh lagi selamat menikmati selamat <tuk> menikmati ada dua orang tanya Ustaz, yang saya tanyakan yang terkait kalau 5 milu dibagikan dalam kita berhubungan terus dijadikan 3 kilo tak boleh. di kalau kemarin di tempat kami itu 2, 3, kilo, 3 kilo dicampur terus dijadikan 5 kiloan. Nah, itu prinsip yang pertama. Terus yang kedua, terkait penikya zat di nah, Itu kan zat itu kita ada namanya profesi. Nah, itu kan kalau kita Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengenai penyerangan kepada mustahik tadi, ini lebih utama mana sebetulnya? Kita sebagai musyriq langsung menyerangkan ke mustahiknya atau penagihnya. Yang kedua, ketua ambil ataupun panitia ambilkan harus diangkat oleh pemerintah. Ya saya tanya ini batasan pemerintah itu sampai mana? Maka desa maka masih berhak mengangkat angket atau bahkan PTB itu masih punya wajar untuk mengangkat angket. Terus yang ketiga tentang usaha yang Saya pernah baca itu dikoreksi besar. Artisnya Rasulullah itu bahwa ingat ah, saya. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ri'ah tuhrotan isha'il anil nawi pada wafat waktu qadail masa. Artinya ini maksudnya zakat kita itu dikhususkan apakah dikhususkan untuk masakin? Artinya untuk masakin selain masakin itu kita bisa menerima zakat kita. Apakah itu termasuk begini seperti itu atau bagaimana? maka itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As uh, kasih. tiga pertanyaan, tapi jadi pertanyaan. yang, yang, yang, yang uangnya lebih, dan kemudian masalah mungkin ke untuk masalah Ingat, bantuan, yang keempat ada tiga pertanyaan ada tiga dua pertanyaan menanya ke enam, ada tiga saya jawab masing-masing dengan tiga alasan masing-masing alasan nanti percoba 5 poin lagi jadi 11 jam 11 <tik> untuk yang diantar pembantu ini yang dikhawatirkan oleh panitia yang ya, berarti kita sebagai panitia juga mengawam niat ditanya pembantu itu Dengan gamet ngeterakkan Sudah diniati atau belum? Kalau belum, ya di hati Sudah pembantinya suruh bawa bulan Untuk memingatkan masalah niat Gak tahu, gak tahu saya Betul semerat Pastikan dulu Tanyakan, berhasil salah perempiri Tanyakan, apakah sudah diniat Kerana kalau tidak niat, nanti itu pak Jatuhnya cuma soda oh, biasa yang ketiga? Padan, ini berarti dia belum bergugarkan sesewa kian, kira sosialisasi ini perlu bertahap. Karena masyarakat kita harus simplistik doang. Niki jangan memang perlu orang yang mengidentik itu, tapi mugi-mugi formula ini memudahkan. dicek nama senggal, masalah dengan Bertawakan, itu, biar sekali lagi harus tetap diingatkan masalah niat tadi. Walaupun mungkin sudah ditingkatkan di rumah, berarti masuk dalam waktu membayar zakat, waktu niat untuk zakat yang boleh ingkar nawar, ika walaupun yang sudah niat di rumah, dengan sah, sudah diusah dari beras kebutuhan sehari-hari. Kalau ada uang lebih, gimana? Maksudnya yang lebih itu mau dipakai apa? Kalau ada uang lebih, semoga dengan lagi-lagi dengan formula ini terkawal. Tanggapan berasibasakan nanti teman-teman atau jangan terbiasi habis kan cuma telur ikan Jadi dengan marini saya kan sekali doso masuk operasional nih, kemudian biaya operasional. Oke bu, keda diakar, lebih <gul> bawah terdiakar diambil sih belum jelas kelebihan 20 puluh itu berapa? Dua ribu itu untuk apa? Birlik lagi, ne olmalı matalık HANAVİ'nin Pintar solusi, dan seterusnya Tapi, untuk kedepan Semoga kelebihan itu Bisa menjadi jelas statusnya Ketika ada poin di disini Tentang biaya operasional pahaliyat Yang kelebihannya Kali operasional pahaliyat sudah beres Bisa digunakan untuk yang lainnya Yang ketiga Pandeya Asuman mengajukan Ini yang memang sering terjadi Kalau kita meniteni atau mendengar delapan asnaf itu nggak ada sama sekali yang yatim piat. Cuma fakir miskin terus seterusnya ibnu salmu' al-mu'arraf berkata sapilillah bahwa wa ada sama sekali yang atas nama yatim piat. Lah gimana kalau zakat ke mereka melalui yatim piat? Eh, kepada yatim piat. Gak apa, apa sebenarnya, pokoknya di antara yatim itu ada yang fakir, miskin. Tapi orang datang ke bantiaswan bawasok itu tergoda. Aku paling niati moro-moro karena dia yatim. Boleh saya ngasih atas nama dia fakir atau miskin, tapi gak boleh atas nama yatim. Kalau salah sasaran zakat tidak sah. Kalau salah sasaran, belum lagi anak yatim belum balik. Lajeng balek apa kagole dia memekar harta sendiri tentu melalui walinya atau pakai walinya yang mengurus harta itu. Tapi pastikan panitia memang harus memastikan itu memang fakir miskin dan diniatkan untuk dibayarkan kepada fakir atau miskin. Dan niatnya memang fakir miskin enggak ada atas nama yakin sama sekali. Ini terkait zakat kok diberikan kepada fakir Atau ditetapkan batin aswar Pertanyaan dari penanya yang kelima Ada 5 kg yang katanya enggak, enggak, tetap jangan dijadikan 3 dan seterusnya Kalau 2,5 terus 3 terus dijadikan 5 Ini kok hati-hati secara fikir Hei. Idealnya semua zakat imbangannya sama 3 kg semuanya Tapi perlu proses untuk sosialisasi ini Tapi kalau ternyata misalnya dua setengah terus sama tiga kilo, oh terong macam hati-hatinya setelah diskusi banyak lebih hati-hatinya dua kilo setengah dicampur dengan dua kilo setengah, tiga kilo disedirikan dicampur dengan yang sama-sama tiga -sama kilo. Sekali lagi untuk menghormati niat orang yang jangan itu. Jangan sampai aku niat telur kilo, jadi eh, roti kilo setengah. ada nah, dari roti kilo setengah terus mari-mari dari 5 kilo lah sih Jadi 1 kilo setengah x 1 kilo setengah, 3 kilo kali 3 kilo. Lecok e berarti 1 kilo setengah dikali 2 berarti menjadi 5 kilo yang 3 kilo kali 2 menjadi 6 kilo. Tetap seperti itu biar sekali lagi untuk menghormati niat yang yakin saya zakatnya 2 kilo setengah. Saya yakin 3 kilo. Ini yang lebih hati-hati. Kalau ada pilaf itu muter antara kilo. Kalau dah Abdul ya ahwat, ya afdalnya jadi 5 kilo semuanya, tapi hati-hatinya dipilah tadi itu. Dikelompokkan antara yang 2,5 atau 3 kilo, dengan haraman tepat setelah proses sosialisasi untuk waktu semoga nanti seragam semuanya 2, 3 kilo, 3 kg. Sehingga kita sebagai panitia jadi lebih mudah. Pertanyaan berikutnya, eh uh, Zakat Profesi. Zakat Profesi ini zaman dulu tidak ada. Kami ada yang mengatakan ada indikasi untuk arah ke sana ada. Makanya sila diantara para ulama, zakat profesi ini ada atau tidak ada. Nanti ada kami ada materi tentang zakat profesi itu. Dan dikiaskan ke apa? Zakat Profesi itu dikiaskan ke mana? Ada yang mengatakan dikiaskan kepada emas dan perak berarti nanti zakatnya itu setahun sekali nisab dan kadar yang dikeluarkan juga ikut zakat emas dan perak 85 gram tapi 85 gram itu kalau 100 karat. Nah biasanya yang tem pasar itu tengkarat. Loh? No? Dua. Oh 100 karat? 24 karat atau 100% 100% itu esop 85 Tapi kalau <tuh> Yang ada di pasaran 22 karat, 23, 70 Mungkin 80 karat Cintaku padamu 24 karat 24 jam kanan berada Nah ini nanti ngitungnya ada rumus sendiri Ada yang disamakan Dengan zapas emas dan merah Ada yang menyamakan dengan Pak Tanyi pak tani itu zakatnya nggak harus setahun sekali tapi tiap kali panen waktu hal pohu yauma tiap kali panen berarti untuk yang bekerja itu tiap kali dia menerima gaji tapi tetap dengan syarat ada nisabnya nisabnya pak tani berapa jangan kemudian diantara promo tiap pegawai langsung dipotong dua setengah persen padahal diantara gaji itu si orang kebutuhan sbb ini lari lari Masih ada kebutuhan nafkah untuk anak istrinya Masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Kok langsung dipotong secara sepihak dua setengah Pertanyaan berikutnya, kapan niatnya? Kok langsung dipotong gaji? Belum lagi segera gaji limang juta Kebutuhan dan seterusnya Biasanya kan gaji bulanan itu seperti maaf, seperti datang bulan Hanya berlaku tujuh hari kejualan Hari ke-8 nesentai gaji ini Kok sudah langsung dipotong? Ini terkait apakah itu zakat profesi atau tidak? Itu bukan zakat profesi. Kalau masih zakat itu kan syaratnya salah satunya bimafatul anmalik kelebihan hartanya. Laki-laki betul bebas baru Malah ini kok dipotong dua setengah itu bukan zakat wajib. Terus apa? Ya infak yang ketiga itu yang sunnah. Tapi kok ada anunya? Kok ada minimalnya di sana kalau mau ambil apa? Infak diurangi paksaan. Memang hilaf deh profesi itu. Laten lagi-lagi kalau kita membaca fikih yang kontemporer, misalnya miliknya apa namanya Syekh Yusuf Al itu sangat ditekankan keberadaan Zakat profesi. Ungkapan yang sering kita dengar itu, pakai penggalian ledo kenai si kenek ini bedasi baik baik jas kombatan Kok kombatan dingin? dingin zakat, itu sudah melebar ke zakatan, zakat aneh, zakat mal. kita membahas zakat badan tapi secara secara garis besar semacam itu termasuk di sini nanti ada cara ini cara hitung yang Nisot emas tadi Yang kalau 100% memang seperti itu Tapi kalau di pasaran misalkan 70, 80, 90% Dan seterusnya, maka cara Hitungnya seperti ini Mencari nisot emas dengan kadar 90% Sebagai berikut 77,50 gram Ini nisot emas murni Dibagi 90 Kadar tidak murni Kali 100 kadar murni nanti Jatuhnya nisotnya 86% gram 86,1 gram kalau ternyata yang panjenengan beli itu kadarnya 90% Kalau yang kita yang panjenengan eh, makan misopnya di mana? 8,6 zakat ya yang dua 25 persennya berarti 2 gram setiap Itu kalau eh, yang yang eh, kalau kadar tidak kurangnya 75, 75% jaraknya itu seperti tadi dibagi dengan yang asli. Zakat Ferdadana, Zakat Dijarot Zakat Dijarot Zakat Dijarot Zakat Uang nah, ini Zakat Profesi Zakat Profesi diterangkan oleh Yusuf Al-Quranowi dalam kitab Fikru Zakat Bahasa Arabnya Al-Madun Mustafa Almanul Mustafa Wa huwa ma yastafiduhul muslim Wa yablikumum hirkan dadi Dan biayi wasilatin min wasaili Tamallukil masyruh Seperti profesi dokter dan seterusnya Itu masa gak kena zakat Uang petani saja Dapat Mal Mustafa Atau zakat Apa harta yang dihasilkan kaji Adalah setiap harta yang diperoleh seorang muslim Dengan cara apa saja Yang dibenarkan oleh syariat Dasar hukumnya kata Syekh Yusuf kalau ini mengambil dari al-nihayah dijelaskan ada konon, ada hadisnya Sirrajuli yas nawali yastafidul bala bi tariqati ribti aw bayt hala insatiji yauma yastafidu ay yauma yang liku hadis Ibnu Abbas diriwayatkan tentang seseorang yang memperoleh harta dengan cara lafaz atau yang lainnya. Lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada hari memilikinya. Berarti menurut Sayyidina Ibnu Abbas ini seperti seorang petani yang membayarkan ketika panen. Faqtuhu yauma hasad. Ini masih beberapa dasar hukum tentang al-mal musaqat. Intinya masih si tapi ada yang mewajibkan tetap bagi yang ikut monggo kalau kita membaca kitab VG Zakat, para ulama yang si kening Zakat ini tambah untuk tapi si boten kening Zakat, malah tambah oh kaya sakno nol ulama para ulang Lek, gak kena Zakat, sakno nol samian nah, bahas ini kan kuali saat ini yaobo caranya gak kena gak kena Zakat bedanya, kalau menghitung Zakat itu orang-orang itu rata-rata membuat yaobo caranya gak kena Zakat lepas ngaji Zakat Aku pas Haji masalah waris ya apa caranya aku bisa oleh waris itu benarnya perbedaan lain mengapa zakat sekarang marak lembaga-lembaga amil zakat itu marak ada dompet ini ada gernya ini ada rumah ini kok banyak tapi jasa untuk nitung kan Menguruskan waris kok tidak ada kenapa jangan-jangan karena zakat ada jatah amil Nah, kalau waris enggak ada jatah amil Oh, nggak ada lembaga sosial untuk menetukan waris zakat ya, yang penambik barang diperlukan bisa penanya yang terakhir zakat pada mustahik muzaki kita <tuh> atau ke tapi buat siapa yang apa cukup dengan yang apa Yang pertama Zathor oh, muzaki Lang-zahat Tadi sudah ya? Jadi maksudnya berapa? Oh lebih utamanya Lebih utamanya ya. Kalau tadi sudah diterangkan yang sudah itu Boleh langsung ke orangnya Penerimanya atau kepada Palingnya Lebih utama mana? Ini sesuai konteksnya sesuai konteksnya masing-masing. le aku yakin aku iso keterno dhewe memang pager miskin wong sing saleh tak Tapi kalau saya tidak punya kemampuan VIP ya tak pasaran nang panitia. Masing-masing lebih utama kemana sesuai dengan konteksnya masing-masing. Aku kok ragu ambil ketua, ambil panitia zakat mengembeku kok tega sapa gak jelas. Khawatir, salah sasaran wis aku Medim nang ono ono Anak-anak röntgesi gak mampu Memang sudah gak mampu Wah, enang, Yakin tak ternodiri. Nami, tak ternodiri Dan itu Abdolnya nanti, Termasuk konteks Kita bayarkan sendiri Sebenarnya kalau kita membahas iki, Waktu yang afdol itu untuk mengeluarkan Zahat itu kan subuh satu syawal Pagi satu syawal Dan abdul lagi baca subuh Pokoknya sebelum pelaksanaan sholat Itu yang afdol Cuma jarang kita merantekan rantepki biasane pun mboten kober men. antri cedhring dulur teko kawah, ban mo an, sunah mandi. Sebenere sunah mandi, selain sunah kan menener masak ayo-ayo gak padus. Antri cedh teh ono klambi limo anyar kabeh bingung disini-sini ndi sing digawe. Tapi kadang bisa misalkan tadi sesuai konteks. Aku kepengin goleki Abdul Taawin iki. Aku senengti nek no, ono ana no, wong no, saleh. Fakir yang saleh yang saya tentamake. Maturan jelas iki. Maso tak Berangkat masjid sama dengan masjid, <gülüyor> <gülüyor> masjid langsung ke yang soleh tadi. Ya, ketika itu dalam hati asrakan Terus langsung dari Kemudian persiapan salat Ini afgel lagi Ketika masuk konteks Tabi ya, sudah mampu Meku ganteng dan kek maso asrama masyarakat Yang menjadi panit Jadi afgel melalui siapa Sesuai dengan konteksnya masing-masing Karena Nabi Muhammad juga Menunjuk panitia dalam Kanda kutip, salah satunya adalah Sahabat Abu Hurairah yang mewakilkan me menerima dan menyalurkan sahabat tabulur berarti kan juga sahabat juga membayar zakat ada yang tidak langsung kepada salah satu dari delapan asnaf tapi lewat panitia yang ditunjuk oleh kajen nabi muhammad saw kemudian batasan pemerintah yang menunjuk amil menunjuk amil me men dipekerjakan oleh pemerintah pemerintah siapa imam di sini Maksudnya adalah Imam Imamul Imamatil Qumman Kepala Negara atau Naqibnya Yang Menteri Agama Makanya SK Maaf Undang-Undang Zakat itu dikeluarkan oleh Menteri Agama Yang ada 2011 pembaruan, kemudian 2014 ada pembaruan Dan disitu nanti dijelaskan sanksinya juga siapa yang tidak termasuk amil yang dimaksud dalam peraturan ini kok nanti ternyata dia malah mengumut itu kalau nggak salah kena hukuman 50 juta rendahnya saya baik sekretewu 50 juta berarti imam nggak bisa imam sobir bener -bener. imam kecil, rt, waro, rw, waro bener -bener. kepala desa nunjuk orang jadi amil lagi buat kesan yang dimaksud adalah kepala negara kepala Negan. Amin, amin, amin Itu pernah Di woksokkan Di Aliki beberapa undang-undang Yang terkait Undang-undang zakat Dan dengan ambil zakat dalam tinjauan fikih. Undang-undang dari tinjauan fikih. Ada beberapa perubahan 99 2011 dan 2013. Perubahannya nama dampak terus ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa Isi pasal 18, 38 dan 41 Ini yang terkait amil langsung Pasal 18 terkait persarapan perizinan Dan pendirian lembaga amil zakat atau Pasal 38 tentang pengelolaan zakat Tanpa izin akan dipindah pidana. pasal 41 Soal amil zakat Perseorangan yang tidak memiliki Izin itu diatur disini Kita masuk tadi yang pasal 38 misalnya. Pasal 38 Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama di menurut <gülüyor> penjara di penjara milit YouTube Paling lama setahun. Oh, Tahu nggak misalnya dihukum jadi amil Gat, beres, jadi amil lah. Dan atau pidana terdapat paling banyak 50 juta rupiah. Pasal empat tentang sanksi bagi yang melanggar pasal 3 Nah ini syarat-syaratnya kalau mau jadi amil pembentukan las wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Pertanyaannya kepala desa apa ditunjuk oleh oleh menteri? Ini memang keluar dari presiden Ini undang-undang, keluarnya presiden Yang tanda tangan di bawah Menteri Agama Jadi memang harus di Oleh Menteri atau yang ditunjuk oleh mungkin gak tahu mungkin Bimak Isra atau yang lain Izin sebagaimana dimaksud Pasal ayat 1 hanya diberikan apabila Memenuhi persyaratan paling sedikit Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan Sampai H, nah, itu syarat-syarat kalau mau Jadi amin, itu Rasulillah itu Masih bilang ini kan manis Allah istakmalahun imam Yang dipekerjakan oleh imam Sedangkan ini minta izin Minta izin pada imam Terus keluar surat Keluar surat Mengizinkan dan Mengizinkan Itu apakah sama dengan istakmalah Ini kan dibahas di UPW Sampai Gak mecing Antara hasil Basri masail Dengan Lembaga amelizatannya Lasis Mnoy Gak Tapi kalau sudah ada solusi Makhir kerginya ada solusi Sudah mecing Antara Karena kan Lazisnu dulu cuma diberi izin Bukan istam Apakah memberi izin kan Adi Bukan istam Maka, Intinya pokoknya Kita ini bukan ah, Dibentuk oleh kemalah desa Kita bukan ambil kedudukan kita Sebagai wakil Tapi gajarannya tetap Kehuluan Yang terakhir Ada hadis yang Tukmatuk masakin. Tuhratun Nisroh ini Watukmatun Lilmasakin Kita pernah Dengar dari Youtube Kalau zakat mal itu memang delapan taslar. Tapi kalau zakat fitrah hanya Untuk miskin Kan Lilmasakin Fukoro pun tidak Kan gitu kalau mau teks-teks Kalau mau literalis Kalau mau literalis dan memang yang mewacanakan Itu kaum literalis Yang duanya Quran ini hadis ini Tapi kalau kita membaca kitab kitab kita, -kita, -kita, kita Dipakai dalil secara umum delapan golongan itu in nama sosdalul, furoh, iwar masagi, dan seterusnya. Loh kalau mau kembali kepada hadis itu ya meskipun tak pun takir pun tidak kalau belani teks lebih kalau belani belani teks akhirnya kan dibaca teks itu apakah dia ilah apakah dia alamah apakah dia hikmah. Potensinya untuk matur bilma sakit, ini salah satu hikmah Salah satu hikmah zakat adalah untuk makan bagi orang-orang miskin Apakah dibatasi itu tidak pun namanya hikmah Sama kayak atelis sholatah, lidik kri, tegakkan sholat untuk mengingatku Untuk mengingatku dalam sholat, ini namanya hikmah Apakah mengingat Gusti Allah dalam bahasa kita khusus menjadi syarat yang terkait dengan fikih sholat Boten, makanya menurut mayoritas ulama, susu dalam sholat ini bukan termasuk rukun sholat. Nah kalau termasuk rukun sholat, nah hikmah sholat itu sah kalau orang itu susu. Nah kalau sholat harus susu, kiter-kiter salah keluar majereng selesai. Sanggup enggak? Warga sih beteng saya, menggelambianan pasar terdekat, pasar mau ngingin teniki menjelaki terbikin semikir. Itu hikmah, itu hikmah bukan ilah. Hikmahnya apa? lidikri untuk melihat Gusti Allah meskipun kadang-kadang sing boten eling Gusti sing eling tapi hikmah gak mempengaruhi pikir secara khusus gak mempengaruhi pikir termasuk kalau hikmah ini di ke kepikir nanti akan merusak saripat contohnya misalnya Sholat harus nileh oh berarti sing penting eling ya akhirnya setayane pakai aliran eling wa eling ame lidikri untuk pemikatku Niki kargiman niku wae karma dipiye jane? Nek salat ning pertama ka deluk di leng. Nglakoni temen ana. Kok mek dilek-leki tok itu yang banyak mewacanakan itu kalau kita lihat di YouTube atau istri dan yang lain. memang harus masakin saja. Tapi kalau kita lihat fikih para ulama, kita akan setiap dalil itu dikira Sekian hadis itu diramu jadi berapa kembali kepada secara umum mungkin kita buka lagi terakhir Nanti itu sampai subuh. Itu yang pertama warahmatullahi wabarakatuh yang mau saya katakan, di dalam masyarakat itu sering terjadi kerusakan, bahkan sering terjadi perang. itu misalnya salah satu rumah itu ada gempa kolak, terus berasnya dibacakan satu di rusak, Terus apa perlu apa itu sudah benar, apa harus dibagi dibagi empat, resik? Eh, mungkin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang kedua, untuk untuk itu yang Sesi tutmadığından, pekâlâ, bunlar da bir sonrakı. Oh, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi e, Kami Insya Allah ini semuanya Akan jadi calon panitia Tetapi bagi kami Kesulitan untuk menentukan Fakir dan miskin e, Orang ini Fakir atau miskin Kalau saya tebut kamu yu, gue miskin be. Satunya kamu fakir itu kadang-kadang juga memalukan orangnya terus, kalau keliru bagaimana kalau anak-anaknya memberikannya men menyalurkannya itu keliru bukan fakir miskin, bukan yang asri fakir miskin tetapi ada orang yang tidak terlalu miskin tapi sudah ngerenget-renget aku kok oh, katikadi gak ada itu membingungkan hati-hatinya terus kalau Biasanya saya kok kein atau tanggal sebelah untuk dikasihin. Terus bagi panitia, kalau keliru memberikan kepada salah satu musafir tadi, apakah ada? Ada sanksinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ustaz e, Kami ingin bahan Adam Sahih Sudah menerima Zakat dari Manitia Kemudian oleh Ustaz Jadi Zakat itu dijual cidden tibbi olip aminiyel, bunu muhbirimiz tarafından da ada müsabbi. sebelum iddiası sudah zaten. tiba-tiba sebelum da zaten. İbattiba, sıbroların Apakah alinia dia bunu ben geri, geri alıkar. Zaten var bu sefer. Ondu. Teşekkür ederim. Umarım kolay olur. Berbat olur. Sağ. Daha geri sağ. Yalvarın sağını. Uh, tadi yang saya belum terlalu jelas itu mengenai anak yang balik Anak yang sudah balik Tapi belum bekerja Dan masih di, diikut orang tua orang -orang, orang Apakah uh, Tadi diwajib di, di, Dia kan diwajibkan Bocah-tadi sendiri Mohon penjelasan ya. itu besar. kedua Sisa cakap itu caka begini Kadang-kadang Waktu uh, waktu panitia menerima itu mungkin jam 10 malam. Terus ada orang yang belum belum membacakan yang sudah triling triling tidak temu panitia. Panitia yang diketahui itu ada kita yang masih buka lagunya masih hidup datang lagi. Dan kita gak mengganti semua lagak yang sudah di dibaca. Itu sisa yang terjadi. Apakah kita nolak atau tetap kita tidak terima? soalnya kita mau bagi sudah malam tapi kalau kita tidak menerima kasihannya gitu kita hanya membantu nah, terus yang solusinya bagaimana Ustaz? terus yang ketiga tadi saya jelaskan saya dengan jelas, Ustaz menjelaskan mengenai kalau panitia ada membantu membantu yang mau bayar zakat membantunya kita menyiapkan tas tadi baca ulang lagi sebelah salah dengar, kalau menjualnya di masjid jadi jatuhnya makruh ya itu. Kalau di masjid kami itu sudah sudah berjalan bertahun-tahun bahwa kita membantu. Itu ada dua, tapi tidak di dalam masjid, ada di halaman di luar teras. Apakah ini termasuk hukum yang tadi Ustaz jelaskan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan Oke, terima kasih. Yang kami sampaikan adalah eh, kami minta solusi. Kata yang akan kami sampaikan ini adalah berdasarkan eh, pelaksanaan zakat fitrah yang ada di lapangan, khususnya yang ada di nelayan. Jadi kami nanti minta solusi yang pertama adalah terjadi di tengah-tengah masyarakat kami pelaksanaan zakat adalah Uh, masih ada, jadi beras ini diletakkan di nampak atau ember jagung atau beras putih. Orang yang hadir dengan membawa kuat, kemudian ditanya mau sangat beras jagung atau beras putih. Kalau beras putih harganya sekian, jagung sekian. Jadi ini bergiliran. Jadi tidak membawa beras, tapi membawa Pak Jadi ini bergiliran. Orang datang, itu masih ada sampai saat ini. Kemudian saya jauh-jauh akhir ke sini dari Sumo nah, Ini saya banyak menekan hal yang baru. Nah, terus berikutnya ini juga terjadi. Masalah, amin Di sana setiap pembahang, ada Secara bagian. Pelaksanaan zakat Dilaksanakan Di sana itu ada dua macam Yang pertama, yang dikoordinir Yang dikoordinir Artinya, disitian pusola mengadakan Panitia zakat, mengadakan Zakat yang menerima zakat Kemudian setelah berkumpul, dikumpulkan Jadi satu setelah dikumpulkan jari satu kemudian dibagi ke asnaf tadi yang saya tahu ya di situ setidaknya ada tiga asnaf akhir miskin dan itu akhir jadi masih bagian ambil ini ya itu terus berikutnya ya, ini juga terjadi masalah siapa sih yang berhak mengangkat panitia karena juga terjadi ya di samping ada yang war misalnya ada yang ada sendiri jadi dibagi sendiri ada satu musola mengumkan di masyarakat sekitarnya untuk menerima jangan kemudian diatur sendiri juga sama jadi panitianya itu diselakan ambil Pasti juga dapat bahagia kadang-kadang perolehan tidak sama akhirnya karena mengadakan sendiri Terus berikutnya ini memang ter ter terjadi ya sampai saat ini ya. Pokok intinya kami minta solusi karena apa yang, yang kami dapatkan di sini banyak hal-hal yang baru, tapi ketika nanti langsung disampaikan saya kira juga menyebutkan masalah tersendiri. Mak kami minta seleksi pertanyaan. Bisa saja berdasarkan. Eh terima kasih bahwa sebenarnya saya pikir ini sudah ada 13 pertanyaan. Kalau sampai setengah jam kita sampai sahur di sini. bisa gini. Bosan ya dijawab yang pertama tadi sampai tentang ke... nah, apa pertanyaan? Hmm. Eh, yang pertama kelas satu keluarga dijadikan satu itu benar atau tidak. Kalau kita sebagai panitia sudah menerima seperti itu, maka tugas kita untuk tanya tadi kronologisnya seperti apa? Langsung dicampur atau tadi asalnya terpisah diniati moro-moro di dicampur. Tapi langsung dicampur diniati masing-masing itu mana zakat fitranya yang A, mana zakat fitranya ya? yang iki janan wis diniati zakat diniati zakat maneh ambek anggota keluarga yang anggota keluarga yang. Manen. Jadi dicek kronologisnya seperti apa. Kalau iki pancen ceritane apa? Mau dhewe pun diniati piambang-ambang wis cek apa, kula boten ngertosan nggih cek. Dadi setengah royo wis. Dadi niat sudah jelas. Tak mlebu campur niat royokan. Nah, itu iki zakate sing dindi. Tidak terpilah, jangan-jangan sudah diniati sebagai zakat, maksud uh, di zakat lagi. Kemudian yang kedua, mustahik dijadikan panitia, maksudnya misalkan dia fakir, lalu terus dijadikan sebagai panitia, terus dia dapat, ini nanti kurang tepat. Dalam fikih ada yang disebutkan ikhtilaf qabid wal makbud, penyerah. Dengan yang diserai kok sama Yang menyerahkan sama yang Sama yang panitia kan wakilnya Orang yang zakat Menyerahkan kepada dirinya sendiri sebagai mustahil Zakat Ini tipe hal Maka tidak bisa Maka jadikan Jangan jadikan dia sebagai panitia Jangan jadikan sebagai panitia yang resmi Panitia yang resmi yang tugasnya Hanya menerima dan Menyalurkan Menerima, menyalurkan ong amanahnya panitia kan cuma itu Menerima terus Menurutkan, gak memiliki Loh, Kalau dia sebagai mustahil juga Kan sampai memiliki Nanti keluar dari amanah Sebagai seorang panitia Adapun membantu-bantu Tidak dari panitia Lain lagi oh dia memang bukan panitia Yang kedua Apresiasi Diambil dari harta saudarku Gak apa-apa Kalau memang diikram diangkat sejak awal Dan itu nanti Yang ada dalam formulir poin yang poin yang kedua tadi poin ikan nomor sekawan biaya operasional panitia itu sudah diangkat sejauh awal guna biaya operasional dan kegiatan panitia zakat kita saya menyumbangkan uang sejumlah Rp sekian kopi, cresek, tambah apabila terdapat kelebihan uang saya memberikan izin untuk dipergunakan guna keperluan baik-baik sesuai kebijakan Berarti sahabat dimitai izin diminta izin nanti kelebihannya Kalau memang ada gunakan untuk guna-guna ini Kalau kita bahasakan isyarah guna-guna Orang yang bantu Yang bahasa panjang adalah Apresiasi tadi itu Tapi itu tadi akan sejak awal Yang ketiga Zakat diberikan setelah dua syawal Ini nanti menyalahi hadis Bahwa zakat itu salah satu hikmahnya adalah Jangan biarkan mereka minta-minta pada hari raya Cukupi kebutuhan mereka pada hari raya Sedangkan dua syawal sudah keluar dari Kecuali ngetek Mungkin maksud pertanyaan ini Ada potensi ngetek Ada waktu zakat ibu Kan lima Waktu kita mengeluarkan zakat Ada yang boleh, ada yang makro, ada yang fadilah Ada yang haram Yang haram itu gini Ada orang mengeluarkan zakat Kok sampai terbenarnya matahari pada tanggal satu syawal Satu syawal sudah Apa namanya Masuk dengan ditandai terbenarnya matahari Kok beri bayar zakat Kok masih belum mengeluarkan zakat fitrah Maka orang ini hukumnya haram Tetap wajib mengeluarkan zakat Tapi dia memilih waktu di situ Itu hukumnya haram Oleh dosa tambahan dosa ini hilang kalau ada alasan misalnya tanggal 1 Syawal dia tidak menemukan satupun dari 8 asnaf itu boleh fakir gano boleh miskin ono boleh 1 Syawal sampai ke sebab dia aya dia ini mantu-mentu malah ada benang kayak ketembu ini ini loh fakir ya Puyah. aku miskin ini kalau kamu gak tahu sudah di masa dikasih enggak apa enggak haram lagi nanti jatuhnya bobok sekali lagi zakat yang diserahkan pada dua syawal dengan alasan ini jatuhnya kodok beter dosa tapi yang beternak alasan seperti tadi oh delapan asnah ada kenapa kok dikasih pada delapan eh, tanggal dua syawal bisa saja kodok tanpa dosa bisa saja wajib tetap dibayarkan itu kapanpun setelah selama satu syawal tapi itu sudah masuk waktu yang di dihar diharamkan lima waktu e, terkait Pembayaran zakat yang salah satunya Untuk menjawab pertanyaan ini Fakir dan miskin Pertanyaan Pak Nur no, dari, dari perusahaan Gimana menitainya Fakir miskin, terus ini tidak miskin Tapi merengek, jalur, dan seterusnya Ini memang yang agak sulit Untuk mendeteksi, tapi nggak harus kekter lebih Sama yang tak kiri zakat, atas nama miskin Zakat itu tidak harus diikrarkan. Pokoknya kita deteksi cara doher dia ini miskin Ya sudah langsung saja kita kasih Botenusa ini keras Kawan lanai, manan beras enak Ambalo, walaupun sama yang kita pakai atas nama miskin ya Sudah secara doher dia ini pakai atas miskin Ya sudah dikasih atas nama Botenusa Ikhra Nah ini gimana kalau tidak miskinnya eh? yang melihatnya ini jangan tidak dikasih Uang kita ini amanah Kalau salah sasaran sekali lagi Zakat kalau salah sasaran itu ber eh, zakatnya tidak sah. Gimana kalau itu kesalahan karena taksir, kateledoran, taksir pepekok dari panitia, bahasa ndo jawane pepekok. Itu panitia kena bomah. Den ketekna nang kuwi, digekek nang Wakil lek salah, kateledor. Niku Nengku nopo? Nang kuwi roh 1,5 setengah setumahe. Nang kuwi sak Termasuk si ayahnya kurban Nanti kurban juga kita pikir-pikir uh, Formulir pikir kurban Kurban yang sampai salah Ini tempuhi, loh, tempuhi sapi ayam ayahmu Doman, kena doman Wakil kalau terledor, dia doman Ganti Ganti Kadang bisa jadi solusi pendapat yang disampaikan oleh di Salah satu Ada tiga yang tidak kuat Dalam madrasahvi, syafi'i. tidak kuat pendapatnya, tapi boleh direkomendasikan. Satu, Memindah zakat boleh dan ini boleh tivatwakan kata ibu Demojen. Yang kedua, ngasihkan zakat kepada salah satu golongan saja. Ini waktu hellah, tapi ini semoga bukan hellah, ini jalan keluar yang insya Allah tidak keluar jalan. Boleh uang si miskin aku. miskin temenan. Kayor, hari ini sekat, sekat sok, hari akan tiang tinggi. Tapi kong kali di belakang layar. Samiye'nin dediği limoah, simliyani, to, sotaboy Samiye'nin hangi rengin rengi a, ah. rengin rengi reng. atas nama sotaboyu zin, atas nama, zaten, bu oh, nah, kan almak isteyenlerin zaten, bu kan almak isteyenlerin zaten, bu kan almak isteyenlerin zaten, bu kan almak isteyenlerin zaten, bu kan kan kan Syaratnya Islam, kecuali dia adalah seorang yang goreng, bukan goreng. Apa yang boleh non muslim itu Amil Islam dengan demikian orang maaf kafir tidak menerima zakat kecuali dia seorang amil. Kok ditunjuk pemerintah sih ditunjuk non muslim? Itu boleh dia sebagai amil. Disebutkan dalam kitab al tafsirat asy Sidiqah ilmasa diilmu Tabi yang lain caranya harus Islam dan ini wajib yang wajib sembaya. Nah orang nggak sembaya itu kan ada kemungkinan dia masih Muslim tapi ada kemungkinan dia sudah tidak Muslim. Nah orang yang masih diakatakan Muslim kalau dia itu masih meyakini salat itu wajib tapi dia males dia Muslim. Menurut mayoritas ulama meskipun dikhawatirkan akhir hayatnya dia subuhul kauqimah. Tapi kalau orang itu sudah ingkar nggak sembaya nggak padai dan nggak wajib meyakui nah ini kan kita nggak tahu orang nggak sholat itu kenapa apakah dia sampai ikat? kalau sampai ikat kan beruntak sudah keluar dari syarat yang pertama ini dia harus Islam itu dia harus Islam makanya disimpalin enak lek panjang dengan ragu wantertian kamu nah, tadi marbuti masjid memang miskin bisnisnya apa loh bino ada ada dimusyrik sholat artinya ada nggak boleh kan ada harus sholat bis keringan ini guys harus lek trimu harus kalikam berdeki ro ngawang sing ilmu centre apa masalahno angel angel kekono. Terus mungkin bisa menjadi solusi. Meskipun indah Kan itu tapi idea miskin tapi oh Sarebo'ya evet. Dan kita mau investigasi Muak boleh Sama yang peng Pengertian fakir ini, <gülüyor> Dan bagaimana Pengertian miskin Orang fakir Yaitu orang yang Tidak mempunyai Harta dan pekerjaan Sama sekali Atau Punya pekerjaan Dan harta Tapi jauh Dari standar Yang dibutuhkan Baik untuk Mendapatkan Makanan Baju Dan tempat tinggal Dengan mempunyai penghasilan kurang dari separuh harta yang dia butuhkan PNB yang bergantung setintek angsal 32 ribu Tapi kebutuhannya satu selu, Kan nggak sampai 50% dari kebutuhan itu fakir Kalau miskin belum 100% Tapi miskin lumayan di atas 50% Orang yang punya harta dan pekerjaan Namun kurang begitu mencukupi Dengan mempunyai penghasilan lebih dari separuh harta yang dia butuhkan set itte diye betahakan 100 bu berat 2 ayı sett, 100.000, pengasılannya 60.000, berarti dia ini masih belum memenuhi 100, tapi sudah di atas 50 persen. Dia ini miskin, lebih parah fatal daripada miskin. Jadi baca kecek di kampung kita akan ada dengan penghasilan Kemudian habis, satu hari satu habis berapa, yang <gülüyor> <dengan? gülüyor> tunggal yang memang yakin.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 sesuai Oh mungkin ada yang mau pakai pakai uang. dijual oleh panitia karena itu sudah miliknya panitia. Ya benar begitu. Masalahnya. Berarti ngerti Ada penerima, misalnya panitia kula fadil. Saya terima terus kula sate terpanitia saya teman-teman, kalau asal dan nanti panitia memanfaatkan beras yang baru diberikan dari saya barangkali ada orang yang bawa uang, dijual oleh panitia secara boleh VG satu tepat ya tepat, tapi berapa ini? keputusan Jumur ulama <tuh> ini ini <fikir> VG Islam Nusantara dan <tuh> Berterimaas contoh seperti itu Tapi kalau dirunut secara pikir Dia jual belinya sedasa. Jualnya sedasa nanti yang menjualnya <tuh> like, ini. Tapi kalau kepengin sih ideal malik itu sang menyiapkan beras. Tapi idealnya kan bagi fakir itu enggak ada duit ya. Makan, aku yesnik. Ya tidak boleh menjual itu dalam masalah korban. Daging korban dijual itu pun yang enggak semuanya enggak boleh. Satu-satunya yang boleh menjual daging apa hanya fakir miskin. Dan ini yang dicobakan tadi yang menjual hmm. memang seorang khabar Kalau secara pikir sudah beres Yang keempat, penanya yang keempat Anak yang sudah balik, tapi dia belum bekerja Belum bekerjanya itu, apakah seandainya dia disuruh bekerja bisa atau tidak? Kalau sebenarnya dia bisa, maka dia itu tidak wajib dinangkai Tapi secara fisik, secara mental kok dia ini memang tidak bisa, maka dia tetap wajib dinafkahi meskipun dia sudah baik. Nah, ini yang nomor bintang allah, nomor wajib pengalaman di halaman Halamannya, halaman satu bagi ini. Anak B B, anak yang sudah balik Dan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan pada siang dan malam hari layak Dan secara fisik tidak mampu bekerja yang layak Seperti lumpuh, idiot, dan seterusnya Maka ini tetap wajib dinafkan Meskipun dia sudah banek Tapi kalau dia ini sudah banek Seandainya disuruh bekerja bisa Meskipun dia belum bekerja Maka dia tidak wajib dinafkan Yang otomatis kalau zakat, zakat sendiri. Di pertama tadi sudah kita jelaskan. Adapun dia nggak punya uang untuk membeli beras, maka bapak bertenang. Nyalih tak kei zakat. Tapi niatono, niatono di. Jadi anak balik bisa dilihat itu. Disabilitas itu ada tiga macam. Ada kusur jasmaninya, keterbatasan fisik. Yang kedua, kusur hisyah, keterbatasan mental. Keterbatasan mental. Yang ketiga, kusur aqliyah. Kusur eh, aqliyah keterbatasan mental, kusur fisik keterbatasan sensorik. Lengkap, lengkap fisiknya lengkap. Mboten cacat fisik, mboten cacat. Dipancahi eh, apa namanya? Tapi secara sensorik dia memiliki keterbatasan. Kalau meskipun sudah lalek di nyambut tambah di terbatas makanya dia tetap wajib dinafkahi meskipun sudah lalu yang kedua, sisa zakat pada jam 10 malam tiap e, orang ini masih bayar zakat dia kepanjirkan kepingin ansal ganjaran dia tetap ditrami, mantar-mantar diserahkan mengikuti data yang tadi apakah boleh fakir? oleh diantara data yang diterima yang dimiliki oleh panitia si paling cedek si paling cedek jam 10 cetak parani iso Itu guru, satu orang mendapatkan double itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Kita sudah niat jihad di jalan disusul si malam tunggu Yang ketiga Panitia menyebabkan eh, Di teras eh? Tadi kita jelaskan Panitia menyediakan beras di luar pagar eh, Pantes eh? di Tera Gimana kalau teras Pagar atau sekitar sesuatu Itu mengambil hukum sesuatu itu Contohnya masjid yang pertama Pagri masjid Halaman yang dipagri masjid itu dihukumi masjid Nokomale janah janak itu serambi Bahasa kita tadi ngapain? Teras itu dihukumi, dihukumi masjid Sampai menara ini loh dihukumi Dihukumi masjid, tapi lihat menaranya nanti Pintu masuknya dari dalam halaman masjid Atau pintu masuk menara itu dari luar pagar masjid Kalau pintunya memang dari luar masjid, dia dihukumi luarnya Masjid. Tapi kalau pintunya menara itu dari dalam masjid itu dihukumi, makanya saat ketika pemeriksa ulan, atau sekolah, oh. mulai boros moyoteng, tapi sebayanya itu. Ini wahari ushahat nak hukum sekitarnya sesuatu mengambil hukum sesuatu itu. Contohnya masjid, berarti itu terhalaman masjid. Ini sapaannya gebener, asal kata itu terlibar gebener. İngiltan mihrum batan aksa Berarti ikiltan halaman Batan aksa Karena mengotori kesucian masjid Contoh lain Mumpung sepertiga malam terakhir Pusar <gülüyor> sama lutut Al-Istintah Baina surah warubah Bagi wanita istri yang sedang menstruasi Gak boleh Senang-senang suaminya antara pusar Sampai lutut Padahal yang diharapkan kan bukan Yang diharapkan kan tengah-tengahnya ya tapi antara gusa sampai putut pun juga tidak tidak boleh mengapa kembali kepada kaidah wa hari musyalahu hukmu sesuatu itu hukumnya sama dengan sesuatu itu maka jadi untuk tahun ini tidak di teras tapi di Di pagar di tenda tendanya dikaruk di mihron <gülüyor> <gülüyor> di luar masjid makro makro ee, menjual beli di saya yani mengatakan haram mboten keto salah. Kemudian nomor 6, nomor Gansanoro. solusi jual belinya onde orang ngene iki ya. Beras itu cuma contoh saja, namun memang rokius benar. Contoh. Saya di sampai Yang dijadikan contoh beras kali jagung iki piten kilo. Lebih dari 2 kilo. Cuma masalahnya agak datang beli beras itu. Maten-maten bae teko meneh lah ini berarti jual belinya gimana? tapi kita contohkan jual beli yang sah, itu menjual barang miliknya sendiri. lah ini sudah menjadi zakatnya siapa? kok kemudian dijual kepada orang datanglah yang si b nagi? jadi barangnya siapa? ah ini menjual barang milik siapa? inilah kita mengingatkan dan kalau memang ini gimana? saya mengubah tradisi namanya siapa? betul, betul, oh, betul. <laughs> namanya dia, dia Rwaweng karena kadang masyarakat kalau sudah menjadi tradisi itu tuli. tapi ngedengan waweng saya kira sudah tahu jawabannya cuma yang ngedengan tekan kan solusinya tahu secara pikir sudah tidak tepat termasuk contoh ngedengan waweng ada dua contoh ngedengan waweng ambil dapat bagian dapat bagian nah itu lagi panitia dianggap sebagai ambil yaitu perjuangan panjedengan ini mungkin ada yang memberikan solusi mungkin pernah di daerahnya itu pernah terjadi selama ini panitia yang mengambil setelah dijelaskan kok nerimo mungkin bisa sharing oh, ini menjadi pengertian amel Al huwa ala zakat ila kama Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para mustahil zakat. Satu dia dipekerjakan oleh imam, dua tugasnya mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para mustahik zakat. Tiga sebagaimana yang telah diperintahkan oleh kersi. Orang yang diperkerjakan oleh imam, bagaimana hasil munas nahdut ulama? Bila perorangan, kelompok atau lembaga membentuk amil zakat maka tidak sah. Sebentuk kan? Bentuk-bentuk Tidak sah, sebab tidak diangkat oleh imam atau pemerintah dalam ini kepala negara tadi atau naibnya nanti agama atau yang ditunjuk oleh menteri agama. Kepengurusan tersebut hanya berstatus panitia zakat yang tidak boleh mengambil bagian dari zahat zakat Lihat, takkan mulukubahak, solusi hukum islam, keputusan muktamar, munas ento, 29-29 Tidak itu? Tidak betul fanatik tentang ento, Panitia tidak Manitik mau, nama yes. Keputusan ento seperti ini, mungkin bisa ada pengurus ento, MBC, apa pun diinggai Keputusan ento, munas ento, kok meten? Kita inilah sesuai pengertian ini bukan termasuk Ambil zakat yang menerima Yang berhak menerima zakat Ini mungkin bisa menjadi kicu Bisa menjadi kicu ah, pokoknya ah, tebal atau mungkin no, Untuk mendapatkan kalimat ini Untuk majeringan sampaikan kepada tokoh masyarakat setempat Intinya NO double, double kicu Bahwa memang ambil yang ya, seperti itu Bentuk-bentuk Dewi kamu harus amil Dengan hari ini pasal nomor 41 loh. Urungan setahun <tuh> Ini lah like, orang-orang yang lapor nih Ayah Oleh gasepi loh digorong Setahun kena gendong maksimal Seket Urungan ini <tuh> Ini tugasnya ala' al-dhakafat zakawat li yadfa'a kemudian yang ketiga alam kama amara taala sebagaimana yang telah diperintahkan oleh gusti allah mugi-mugi mendapatkan -mugi, asal solusi perjuangan anjuran -an dimudahkan oleh gusti allah dan diberkahi amin ya rabbal Alhamdulillah, lebih-lebih Sekalian, sepertinya ini sudah cukup ve hala istirahat. Kalau di darul pagi, setiap hari pagi, masih banyak ngaji. Kalau di tidak boleh kasih, masak kaybed. Tapi, kapan bu yang berkebiyakan dosya, kita bisa nanti lebih-lebih dahil. persönü bisa jangkongan setelah hati, setelah dan gaji Jadi, mungkin lebih dalam, lebih bisa nanti. Sekaligus karena sudah cukup mudah-mudahan ini Kami yang pertama berhati dan memakai Jadi seberilmu dengan hadirkan wajahnya kami ini Menjadikan satu bukti sudah terlaporkan keluar kami nah, Selanjutnya di akhir acara Kami suruh atau setelah pakti menutup dengan wajah Setelah itu mau pengumuman barangkali punya putra SMP yang mau mondok silahkan meskipun kamar rencana teringgil tapi di momentan samut ada dua kamar dan Alhamdulillah sudah ada piang santri yang menetap dengan misalnya piang Kale Goso ya, kalau memang ada putra Lekes SMP ini ke Meriki kan sekejarnya disusul enam anak itu sekolah disusul Meriki Kale Bapakim mungkin langsung sekolah tidak Bale Agar Meriki Alhamdulillah ada yang dua minggu kalau sudah ya dua mingguan bang dua mingguan dengan fokus untuk khusus Ramadan kita menghafal sesama, ada dua anak yang dua minggu sudah hafal sesama itu ada yang kemudian masih empat lembar, lima lembar enam lembar, tentu sesuai dengan kemampuan anak tidak hanya tafid, tapi juga pelajaran fikir, makhluk takhlak, dan lain sebagainya bila berkenan nanti bisa menghubungi kami tutup untuk sebelum kami kembalikan ke pesan budi, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala kabirun sami'un. Wa na'udhu billahi min syarril mayt. Taqabbal minna sholatiyana, aminen. Wa 'amalan maqbulan, warzuqna Allah'ım istislam verdin ve sen şahit ol muafiyet ettiğin bütün emanatlara Allah bizi hidayet eylesin Müslümanen <Gülüyor> ve ve ve وَنَجِّعَنَّا وَيَغْنِنَا مِنَ الشَّرِّ الْمُبِينِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا